Baik, kemudian dari ketiga kelompok tadi, kelompok dari fi'il mudari, maka kita akan temukan masing-masing ciri ikrab dari ketiga kelompok tadi. Kita singkat hanya ketiga kelompok tadi, ya memang karena yang mu'rab itu ya memang hanya fi'il mudari, fi'il mali, dan fi'il amr dia mabni. Maka yang mempunyai tanda ikhrab, ya hanya fi'il mudari. Fi'il mudari yang mencakup tiga kelompok dari macam-macam fi'il tadi. Yang pertama fi'il syai akhir, kemudian fi'il mu'tal akhir, dan kemudian fi'il al-ab'alun hamsah. Fi'il mu'tal akhir saja, dia masih terbagi menjadi tiga. Ada yang mu'tal dengan alif, mu'tal dengan wawu, dan mu'tal dengan ya. Baik, kita perhatikan tabelnya untuk dapat mengetahui ciri masing-masing dari kelompok Vl tadi ya misalnya di sini Vl soai akhir kita sebutkan contoh bentuk marfoknya karena tadi ingat Vl itu e ada tiga ya ada rupak nasof dan jazem ingat dia tidak ada e-rup sehingga di sini cuma tertulis marfok manso dan majazum Baik, untuk pi'il so'i akhir, contoh marfuknya adalah yad hulu. Dia tandanya apa? Ingat, so'i akhir tandanya dengan domba. Untuk bentuk marfuk ini ciri pokok. Ciri pokok bentuk marfuk, yaitu dengan domba. Kemudian, mansubnya yad hula. Cirinya dengan fathah manṣubnya manṣub fil sayakhir itu dengan fathah. Kemudian untuk bentuk majzumnya misalnya yadkhul, yadkhul. Tentunya yadkhul kita perhatikan dia cirinya dengan sukun. Ini bentuk jazmnya, bentuk majzumnya. Yaitu ditandai dengan sukun. Kemudian untuk kelompok yang kedua yaitu kelompok fiel si mu'talakhir kita bagi menjadi tiga kelompok lagi tadi ya yaitu ada mu'tal alif, kemudian mu'tal wawi dan mu'tal ya. Kita masuk ke kelompok mu'tal alif dulu ya bentuk marfoknya kita sebutkan contohnya yanha. Dia ya, ciri marfuknya, ciri rofaknya dengan domah mukot daroh. Kenapa domah mukot daroh? Kok tidak domah? Karena ingat, huruf alif itu tidak bisa diharokati. Jangan dilupakan itu. bahwasanya huruf alif tidak bisa diharokati. Maka seolah-olah di atas alif tersebut ada domahnya. Maka kita katakan domah mukot daroh dommah yang dikira-kirakan, contohnya yanha, kemudian bentuk mansupnya misalnya lan yanha, ya kita tambahkan lan di sini ya, lan yanha misalnya. Ingat sekali lagi dia diakhiri dengan alif karena alif tidak bisa diharokati maka ya ciri mansupnya dengan fathah mukad daroh. Sehingga bentuknya ya sama. Yan ha. Ya, kemasukan lan. Ya sama. Lan yan ha. Berbeda dengan tadi ya. Yang soai akhir tadi. kalau kemasukan lan kan, Berubah menjadi apa? Lan yan hula. Ini karena dia ya, soai akhir. Bisa diharokati. Baik, kemudian. Bentuk majzumnya dari fi'il mu'tal akhir. Misalnya kemasukan lan. Menjadi apa? Lan yan ha. Kita lihat. Kirinya apa? Kirinya dengan hatful ilah, hatful ilah, dihapus huruf illahnya. Huruf illahnya tadi apa? alif. Jadi hilang ya, alifnya hilang. Ini cirinya bukan fatka ini Lam lamianha. Ini cirinya bukan fatka. Akan tetapi dengan hatful illah. Nah Ini kita lihat kan alifnya hilang, sudah dihapus. Oleh karena itu ciri jazmnya dengan hatful ilah. Ini untuk bi al-mu'tal alif. Kemudian yang muktalawwi, contohnya misalnya yadu, Dia ya, cirinya, ciri rupanya atau bentuk marfonya dicirikan dengan domah mukat daroh dengan apa? Domah mukat daroh, contohnya yadu kayak tadi. Kemudian bentuk nasabnya adalah lan yadua, apa? Lan yadua. Kita perhatikan wawunya dia dipat hak, sehingga apa? Ciri dari bentuk mansubnya adalah dengan fathah. Untuk piyelah, Pak, mu'tal wawi. Nah, dibedakan antara mu'tal alif dengan mu'tal wawi. Kalau mu'tal wawi pada bentuk mansub dia apa? Dia dicirikan dengan fathah. Kemudian bentuk jazmiyah lam yadu. Cirinya dengan apa? Haful illat. Kita perhatikan, dia cirinya tidak dengan dhamma walaupun dia Seakan-akan tertulis dengan doma ya. Akan tetapi dia pada asalnya ada huruf wawu. Hanya saja huruf wawu tersebut dihapus. Karena menjadi bentuk majizum ya. Sehingga menjadi lam yad Ingat, wawunya dihapus. Kemudian kelompok yang ketiga dari V.L. Muktal akhir adalah pada V.L. Muktal ya. Ya, Muktal dengan ya. Contohnya kita sebutkan Yahdi. Cirinya dengan Dommah Mukaddarah. Kemudian, bentuk mansubnya Lam Yahdiah. Ingat, dia juga ciri mansubnya dengan Fathah. Ya, dengan Fathah. Lam Yahdiah. Kemudian, ciri jazamnya dengan apa? Dengan Hatul Ilah sama menjadi Lam Yahdi. Ya, ini bukan dengan Kasrah. Lu, fi'el kok dikasroh misalnya? Katanya tadi enggak ada e'erob. Jer, kok dikasroh ini? Ini bukan kasroh. Cirinya ya, dengan hatful inlah. Karena pada asalnya dia ada huruf ya yang dihapus. Maka perlu untuk kita perhatikan. Nah, kalau kita perhatikan dengan bersama pada fi'el mu'tal akhir. Ini kita perhatikan baik mu'tal alif, mu'tal wawi atau mu'tal ya Ini pada bentuk. Majzumnya Semua cirinya yaitu dengan Hatfulillah ya, Kita perhatikan semua cirinya dengan hatfulillah Maka mudah Pokoknya fi'il mu'tal akhir Kalau dia dijazm Maka dihapus huruf ilahnya Selesai ya, Mudah ya Pokoknya kalau fi'il mu'tal akhir Dia tak kala bentuknya jazm Maka dihapus huruf ilahnya Baik Kemudian Kelompok yang ketiga dari fi'il mudhari adalah al-ab'alul khamsah. Tadi apa? Al-ab'alul khamsah itu adalah fi'il-fi'il yang dihasilkan dengan huruf ilah dan nun. Kita ambil contoh saja satu. Misalnya di sini, yaktubunah. Ciri bentuk markoknya apa? Dengan subutun nun. Nunnya tetap dipakai. Sehingga bunyinya ya, yaktubunah. Kemudian bentuk mansopnya menjadi apa? Lanyak tubuh. Ingat, ini ciri nasopnya. Atau pada bentuk mansopnya ini dicirikan dengan apa? Hapun non-nya dihilangkan. Apa? Non-nya dihilangkan. Sehingga tidak menjadi lanyak tubuh. Nah, akan tetapi lanyak tubuh. Ingat, non-nya dihapus. Kemudian bentuk jazemnya. Bentuk jazmnya sama, yaitu dengan apa? Hatun non, nonnya dihapus. Sehingga menjadi apa? Lam yak tubuh, nonnya dihapus. Baik, itu tentang ciri-ciri e-arab dari masing-masing kelompok VL. Ini penting ya, tolong untuk diperhatikan. Demikian pula ketika kita membahas ciri e-arab dari isim-isim itu juga termasuk sesuatu yang penting nanti insyaallah kita gunakan ya kita gunakan pada pembahasan-pembahasan yang akan datang ya, karena itu maka itu silakan diulang-ulang sampai ibaratnya apa ya paham betul ya sampai paham betul demikian pula pada alamat atau ciri dari Arab e dia diulang-ulang sampai paham baik kemudian sebelum kita akhiri pembahasan kita pada kesempatan kali ini perlu kita perhatikan ya sebagai catatan bahwasanya ini penting asal ikraf dari suatu fiil adalah marfuk sekali lagi asal ikraf dari suatu fiil adalah marfuk tentunya fiil yang mu'rab ya ingat asalnya marfuk nah fiil ini menjadi berubah ikrafnya ya dia menjadi Mansub atau majzum atau hilahnya dia berubah i'rabnya ya. manakala apa? Manakala ada sesuatu yang menyebabkannya menjadi mansub atau majzum. Jadi memang ada sesuatu yang dia apa? Dia memang membuat mansub atau majzum. Kalau tidak ada embel-embel apapun atau tidak ada sesuatu yang apa? menyebabkannya mansub atau majzum, maka dia asalnya kan marfu'. Nah, sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan eorop dari suatu fiil itu dikenal dengan nama amil ingat amil itu bawasanya dia adalah sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan eorop ya, kalau kita membahas fiil ya eorop dari suatu fiil nah itu adalah amil jadi dia memang apa tugasnya untuk merubah eorop dari suatu kata itu namanya amil sekali lagi ya asal dari suatu fi'il mu'rab itu marfu. Soalnya nanti kalau tatkala dia kemasukan amil baik amil atanashob maupun amil tan Nah, oke sampai di sini dulu insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan belajar amil-amil saja yang dia dikategorikan sebagai amil penashob atau amil-amil apa saja yang dia dikategorikan sebagai amil tan jazm. Nah, kalau dia terbebas dari itu semua, maka VL-nya narko. Nah, selesai ya. Nah, mudah saya kira ya. Baik, mungkin ini saja pertemuan kita yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan saya kira materinya masih cukup mudah dan insyaallah kalau kita mau berusaha, insyaallah Allah bahasa Arab itu termasuk pelajaran yang sangat mudah.